Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Yahya yang saya hormati Begini Buya Kan di zaman sekarang ini Banyak yang Menjual rumah, mobil atau motor Dengan cara kredit Nah tentunya Harga kredit dan harga cash Itu berbeda Atau dengan cara leasing ke bank Nah cicilan per bulan, per bulan Maksudnya Nah, apakah hukumnya itu riba atau bagaimana, bu ya? Dan kalau misalkan riba, bagaimana yang sudah terlanjur? Mohon penjelasannya, bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kredit, kredit itu adalah pada dasarnya sah. Jika kredit murni, kredit beneran, kredit bukankah oh kreditnya kredit, kredit ya, kredit beneran. Kredit beneran tuh begini kisahnya. Saya punya rumah. Saya ingin jual kepada Anda tempo 10 tahun. Anda boleh bayar setiap tahun adalah 100 juta. Berarti rumahnya 1 miliar. Wah, gua kaya raya. <guluh> Contoh saja, ya. Jadi kalau saya jual rumah kepada Anda, kemudian karena Anda tidak bisa membayar kontan, maka sebagian har sebagian pembayaran anda dahulukan sebagian anda cicil maka kredit hukumnya sah kecuali di dalam emas dan perak he pengurus dunia perbankan syari kami dukung bank syariah untuk berkembang, tapi anda harus insya, Allah jangan urusan kredit emas masih anda jalankan anda merusak diri anda sendiri itu bukan bukan transaksi yang mendesak, orang enggak kredit emas enggak mati, enggak peteken bahasa Jawa. Masih dipaksa, saya dikirimi surat malahan. Itu haram kredit emas itu karena emas itu harus kontan pembayarannya. Sudah enggak usah dimasukkan kalau Anda pengin syar'i. Itu bukan bukan suatu yang mendesak kredit emas. Akan tapi kenapa? Jangan dicoreng diri Anda sendiri. Bank syariah kami dukung karena kita harus hijrah dari riba. Tapi dari bank syariah sendiri harus segera berbenah. Kami gembar-gembar ke sana kemari bank syariah. Tapi anda tolong dong berbenah. Jangan malam datangkan produk-produk yang enggak benar. Kredit emas anda, anda, Jangan dipercaya, jangan ikut itu. Dia salah. Bukan berarti banknya harus anda tinggalkan. Produknya saja yang harus anda tinggalkan. Jangan ninggalkan banknya. Karena banknya sudah berusaha syariah. Ada beberapa kritik kepada bank syariah yang harus kami berikan. Kritik kepada diri sendiri. Itu tanda cinta. Sebab kami mendukung semuanya hendaknya hijrah Tapi banknya masih ada kekurangan Ya kekurangan itu adalah Kita sempurnakan bareng-bareng Baik kredit secara umum adalah boleh Orang jual rumah kredit Jual mobil kredit Misalnya mobil-mobil saya Saya jual kepada anda Kalau kontan Saya jual 100 juta Tapi kalau tempo 100, 10 tahun Jadinya menjadi 200 juta jadi saya jual 200 juta kredit 10 tahun, 100 juta kontan. Ini bukan menjual dengan dua harga, tapi saya menawarkan. Ini juga kesalahan sebagian memahami fikih. Dipikir ini adalah termasuk transaksi yang tidak boleh. Loh kok dua harga? Oh bukan, saya akan jual dengan satu harga. Cuman saya tawarkan dengan dua harga. Kalau kontan 100 juta, kalau kredit 10 tahun 200 juta. Maka transaksinya setelah ini Anda pilih yang mana? Saya ambil kredit saja. Berarti Anda ngambil yang 200 juta. Yang tidak diperkenankan dan tidak sah dalam transaksi adalah jika kita berpisah mobil Anda bawa belum ada ketentuan Anda ngambil yang kredit atau Anda ngambil yang kontan. Misalnya saya tawarkan kepada Anda, ini kalau kontan 100 juta, kalau 10 tahun, kalau kredit 10 tahun 200 juta. Tentuannya, merhaba, Anda bawa mobil enggak sah." Kenapa? Saya nakih yang mana? rebut nanti, anda ingin ditagih yang 100 juta, saya ingin nakih yang 200 yo. juga gulet nanti masuk mahkamah, maka kalau sudah dipilih, maka menjadi menjual dengan seharga satu ini juga termasuk ada kesalahan kesalahpahaman fikir, kadang-kadang menawarkan nawarkan, jangankan kau 2 harga, 10 harga boleh ini kalau kontan 100 juta kredit setahun 110, kredit dua tahun 120, kredit tiga tahun 130, kredit empat tahun 120, nnen, nnen, nnen, nnen, terus, itu tawaran, tinggal anda pilih yang mana belum transaksi ini, masuk tawar-menawar transaksi baru setelah itu transaksi aku ambil satu harga, selesai baik, kredit seperti itu aslinya kredit pada dasarnya adalah boleh, cuman yang jadi masalah ini kredit ini urusannya dengan siapa ini kalau seorang showroom menjual mobilnya kepada saya, saya beli mobil ke showroom kredit dan benar-benar barangnya mobilnya showroom, saya bayar ke showroom ya sah-sah saja. Cuman kalau kisahnya showroom ini adalah enggak punya duit, enggak mampu untuk mendatangkan 300 unit mobil. marketnya bagus, datang 500 orang mau beli mobil. Merk al apa tuh alagadarnya itu setelah itu harus tidak punya uang gandeng bank bank panas bank yang ada ribanya akhirnya pihak bank yang membiayai bank yang membiayai pakai bunga atau tidak baik benar kalau bunganya pakai kalau bank yang tidak pakai bunga bunga namanya harum bunga baunya busuk bunga Bunga bank harus pakai bu Bunga Akhirnya Anda mengambil Anda mengambil Anda harus bayar kredit Baik Setelah Anda bayarnya kemana Ke bank Berarti Anda ini Orang yang tidak pintar lagi Karena Anda bayar ke bank itu Sebenarnya Anda bayar Pertama adalah bayar mobil Anda Yang kedua keuntungan kepada yang punya mobil Yang ketiga adalah bayar bunganya anda harus sadar, Anda yang bayar bunga sebetulnya ya, Anda yang bayar bunga Berarti Anda telah menolong dalam kebatilan Memang Anda tidak secara langsung Berusaha dengan bunga, tapi Anda Menolong dia Oh, Saya tidak tahu, kalau Anda tidak tahu Dimaafkan sekarang Kalau pura-pura tidak tahu yang jadi masalah Dan sebagian ustaz Yang kita temui memang tidak tahu Menganggap kredit dia Saat dipikir memang sorum itu punya mobil banyak enggak, Tidak semua murid banyak mobilnya itu urusan sama dunia perbankan. Nih banyak sebagian ustad mobilnya bagus-bagus, tapi kredit. Kalau kredit syari, alhamdulillah. Tapi kreditnya tidak syari, kalau tidak tahu, semoga Allah mengampuni. Tapi sebagai seorang ustad hendaknya harus mengetahui dong. Baik, nah permasalahnya adalah bukan masalah kreditnya, masalah cara kreditnya tadi. Kalau seandainya urusannya dengan syarum langsung, nggak ada masalah. Tapi pihak showroom tidak punya duit lalu ngurus dengan urusan dengan bank. Loh, apakah bisa disyariah syariah? Diatur transaksi yang menjadikan syariah. Jadi, nanti pihak showroom itu mendatangkan mobil, nanti mobil itu dijual kepada pihak perbankan. Kemudian setelah dijual kepada pihak perbankan, tentu harus ada transaksi seperti itu. Kemudian pihak perbankan mengembalikan kepada showroom untuk menjadi wakil penjualan mobil. Setelah itu penjualnya mobil ini urusan dengan bank syar'inya. Dan kami himbo bank syariah sudah harus masuk wilayah ini. Agar saudara kita tidak masuk. Jadi ini babnya sudah bab murabahah Jadi pihak sorum itu jual ke bank. Banknya jual ke kita. Jadi kita urusan dengan bank. Banknya jual ke, ke kita. Berarti kita memberi keuntungan bank. Banknya sudah urusan dengan dengan yang punya sorum. Maka menjadi syar'i Sebulunya hampir mirip, cuman yang menjadikan halal adalah transaksi. Jangan latah, dan juga kami himbo tidak jangan latah kredit. Biarpun kredit yang benar secara syari pun, apakah dihimbau? Entar dulu. Memang kredit nggak harus bayar. Kredit kan harus mbah bayar. Setan itu kalau menjemu, jerumus, menjerumuskan orang tidak spontan. Kalau spontan tahu ini lubang masuklah ya hey hamba Allah nggak mau lubangnya sama setan disiapkan di ujung sana. Suruh kredit Kredit apa? Kredit mobil, kredit rumah Kredit panci HP Wah gajinya ma Berapa gajinya? Alhamdulillah suami saya sudah naik pangkat Gajinya 10 juta Masya Allah Mobilnya suami istri dua 3 juta kali 2 6 juta Terus setelah itu apa lagi? Rumahnya 2,5 juta 8 juta setengah Terus apa lagi? Belum, anaknya sekolahnya dari mana? Bingung nah, Lihat kreditnya yang syari padahal Melalui bank syariah Al-Bahjah padahal Tapi apakah dihimbau semacam itu? Enggak, biarpun Al-Bahjah punya bank gede Kami tidak menghimbau anda Melakukan yang demikian itu Karena apa? Ujung-ujungnya di sana setan. Eh kamu tagihan, malu dong. Kayaknya mobilnya bagus, hm, kredit macet, tidak banyak, tidak bisa bayar. <laughs> Akhirnya mulai malu. Akhirnya setelah begitu ngambil kerjaan asal yang penting dapat duit kebayar. Akhirnya yang lakukan yang h masuk perangkap setan. Makanya jangan buru-buru, jangan beli rumah sebelum waktunya. Ini nasihat. Beli rumah kalau sudah hana, ngontrak <laughs> ngontrak apa apa. Semuanya kita ngontrak. Meninggal tidak di bawah semua kuburannya ke kuburan, ya enggak? jadi jangan buru-buru urusan sampai umroh haji kredit tulisannya haji ngutang haji ngutang kredit <tulisanya> kalau tidak wajib ya sudah ini nasihat, supaya anda hidup ini nyaman, anda tidak dikejar-kejar oleh kewajiban seperti itu, hidup nyaman selagi anda belum punya uang, jangan maksain umroh dan haji selesai rumah baginda nabi rumah reyat, kalau ditarik pintunya itu dalam waktu yang lama itu langsung tanahnya dalam karena pintunya nyangkut ke ke tanah. Allah. Ada di Mekah miniaturnya rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, sederhana sekali. Di Mekah, eh di Mekah ya. Di Madinah. Di Madinah ada orang membuat miniatur rumah Nabi dan seterusnya. ternyuh kita ngelihatnya. Begitu sederhananya. Oh, itu kan Nabi eh jangan ngomong itu Nabi. Nabi itu sering mendapatkan hadiah macam-macam emas segala macam. Bisa Nabi buat istana megah? Bisa. Nabi pernah mendapatkan hadiah baju bersulam emas. Mana punya bersulam emas? Orang paling kaya di Indonesia pun tidak punya baju bersulam emas kok. Tapi Nabi mendidik kita. Agar kita tidak menjadikan ukuran hidup kita dunia. Kalau Allah memberikan kepadamu kelebihan, syukuri nikmati. Pakai rumah yang rapat. Rumah pakai AC mau mobil yang enak tapi ingat dari Allah untuk Allah tapi yang jadi masalah adalah jika kita selalu mengejar dunia, target dunia-dunia, target pakai kredit segala macam tadi babnya kredit. Jadi kalau belum waktunya enggak usah beli ya. Enggak usah kredit, ngontrak rumah aja. Enggak, ngontrak bareng-bareng tetangganya ramai, kontraktor semuanya. Oke. Yes. Ayo baik enggak usah jangan dipaksa diri Anda dengan sesuatu seperti itu. Maka kunci hidup indah yang luar biasa indah adalah membiasakan dengan kesederhanaan. Allah.